Ibu Bapak yang Allah muliakan eh, Di bulan Agustus ini kita lihat ada beberapa hal Dalam kegiatan-kegiatan Ada yang menghubungkan kegiatan itu dengan Isra Mi'raj Ada yang menghubungkan kegiatan itu dengan Rajab Ada yang menghubungkan kegiatan itu dengan Kemerdekaan RI Hud Kemerdekaan RI dan lain sebagainya Uh, tentu saja Hal itu sesuatu yang alamiah Yang Harus dan bisa kita Adakan Pada kesempatan ini Saya ingin menyoroti Mencoba melakukan sedikit Kontemplasi ya, tentang uh, Kondisi bangsa kita Yang sudah 61 tahun merdeka Dalam arti Mendapatkan karunia dari Allah lepas dari penjajahan dengan segala perjuangan, tetesan darah, air mata, dan doa Sebenarnya kalau kita renungkan Kalau kita bicara tentang tasyakur bin nikmah ya, Tasyakur bin nikmah Syukur itu suatu aktivitas yang harus melahirkan keriduan Allah Itu baru namanya syukur jadi ada orang nanya, kenapa di negeri kita itu tiap 17 Agustus syukuran. Tapi juga kondisi bangsa kita sepertinya mau berubahnya tuh kayak gajah gitu, mau bergeraknya itu berat sekali, kayak punya beban banyak. Ini mungkin kita perlu evaluasi, ada konsep syukur yang sebenarnya bukan syukur. gitu, Seperti syukuran dengan dangdutan, syukuran 17 Agustus dengan dangdutan. Bukan berarti saya tidak suka musik dangdut, ini mah contoh, ya atau musik klasik gitu ya. Nah saya ingin mengatakan di sini kalau yang namanya syukur itu kan harus ada unsur keriduan Allah. Jadi sebenarnya jangan menyebut syukuran 17 Agustus, kalau acaranya dangdutan gitu. Kita baru menyebut syukuran 17 Agustus, kalau yang bersifat amal soleh, hitanan masal. Pemberian pengobatan gratis gitu Pemberian santunan Kepada fakir miskin Ceramah Nah kita sebut syukuran 17 Agustus Kalau dangdutan Mas saudara-saudara Jangan bilang syukuran 17 Agustus Sebut saja Hura-hura 17 Agustus Judulnya Hura-hura bukan syukuran tolong itu diluruskan kalau bikin judul gimana Allah ridho kalau kita menyebut syukuran tapi isinya maksiat ya am ini kan bukan maksiat nggak maksiat gimana sih pantat digutak gitak gutak gitak maksiat bukan maksiat gimana itu pantat digutak gitak gutak gitak judulnya ganti jangan syukuran 17 Agustus Sebut saja hura-hura 17 Agustus Tapi kalau kita mau mengadakan acara khitanan masal Dalam rangka syukuran 17 Agustus cocok itu judul Pemberian pengobatan gratis bagi fakir miskin Dalam rangka syukuran 17 Agustus cocok itu judul Tablik akbar dalam rangka syukuran Agustus cocok itu judul Inul daratista dalam rangka syukuran 17 Agustus Maaf, tidak cocok itu judul Sebut saja hura-hura 17 Agustus Bukan, saya perlu meluruskan konsep Jadi kan, kalau konsep itu kudu jelas Konsep itu kudu jelas gitu Mana syukuran, mana hura-hura, mana maksiat itu jelas Kalau saya lulus ujian Dalam sidang tertutup, nilainya A Sidang terbuka, nilainya A Yudisiumnya, cum laude 4.0 misal saya undang teman-teman datang ke kafe, kasih minuman keras, mabok, ya. Ah, syukuran eh saya lulus. Bukan syukuran itu, maksiat dengan kelulusan saya. Kalau syukuran mah undang atau saya datang ke panti asuhan bawa makanan, ya yang mereka bersenang-senang bawa pakaian kasih rizki yang saya miliki daripada saya gunakan untuk ya, itu baru syukuran maaf ya, saya perlu meluruskan konsep syukuran itu karena di kita ini udah aneh gitu syukuran maksiat gitu itu yang saya tidak mengerti dan itu itu menyebar, bukan menyebar sih coba di kantor-kantor di telkom yang tidak begitu jadi, di telkom yang tidak begitu kalau di tempat lain itu, aduh saya sedih sekali makanya saya gereget nih saya ngomong apa adanya karena saya di depan masyarakat yang well educated. Kalau kalau di masyarakat yang RT RW saya tidak akan ngomong plak plak plak plak gitu. Enggak, ya tentu saya dengan bahasa yang plak. Kalau di kalangan well educated kan mereka akan berfikir, ini makhluk makhluk yang luar biasa well educated yang set. jadi otaknya itu tek, tek tek tek tek tek kan gitu. Nah makanya saya enak menyampaikan tidak pakai apa ya gitu. Saya tuh prihatin gitu. Saya mah waktu serama di sana di gedung sate Jumaat tak gini juga syukuran tak di bawah nate dangdut ya Allah serama ya ada wakil gubernur sih waktu itu agak merah juga wajahnya Mama salah kan itu apa saya ingin menunjukkan konsep yang benar syukuran tu harus diridoi Allah kalau tidak diridoi Allah jangan menggunakan kata syukuran jangan terserahlah pokoknya jangan tu kata syukuran digunakan untuk maksiat. Kita harus menggunakan konsep-konsep Islam itu secara benar. Secara proporsional. Supaya apa? Lurus cara berpikir kita. Lurus perilaku kita. Gitu. Ingat loh, kerangka pikir tuh kudu benar. Begitu kerangka pikirnya salah, actionnya jadi salah. Bahaya itu. Kalau kalau kerangka pikir udah salah, actionnya salah. Kalau kerangka pikir itu ditempatkan tidak pada tempatnya, salah. Itu bahaya. Ada kasus. Ada kasus seorang ibu punya anak. Anaknya ini masih balita. Terus dia itu suka bilang gini kalau ada tamu, "Mamah, mamah, aku pengen ee." -e. Malu kan ibunya di depan tamu? Itu tuh anak tuh aneh kalau ada tamu ngomongnya tuh, "Mamah, mamah, pengen ee." -e. Jadi dia mengundang perhatian. Biasa kan ada anak yang suka mengundang perhatian gitu. "Mamah, mamah, aku pengen ee, Mah." Aduh, ibunya mikir nih kalau ada tamu anaknya suka minta ee. -e. Tuh kan Pak buat eh? ke belakang maksudnya. Akhirnya ibunya bilang gini, "Sayang, nanti ya kalau kamu mau ee eh, eh, bilangnya gini, "Mamah mau nabung," ya. Gitu. Jadi si anak itu punya kebiasaan, tiap kali mau ke belakang ngomongnya tuh, mama, "Mamah, mamah mau nabung." Nah, tiap ada tamu, "Mamah, mamah mau nabung," kata tamu tuh, "Pinter ya, TK udah rajin nabung." Gitu. Padahal nabung di situ ee eh, eh. Ya kan? Pak, Bu, satu saat anaknya ini tidur sama kakeknya. Lalu malam-malam dia bangun, kek mau nabung kek? Kakek mau nabung? Si kakek bangun, dia mikir ni anak nih malam-malam pingin nabung gini kok? Gimana? Akhirnya dia sambil merem gini, sayang, nabungnya di kupiah kakek aja ya, kan? Orang dulu kan suka nyimpen duit di ini, oke. Okay. Jadi atas si kakeknya sayang nabung sambil merem kan gitu sayang. Di meja ada kupiah kakek di kupiah kakek aja ya. Banknya belum buka sayang, gitu. Ya udah si anak itu hanya nabung di kupiah kakek. Pak ah, bu, apa ini? Begitu konsepnya salah. Ini salah si ibu. Kok? konsep nabung digunakan untuk kebelakang itu mirip konsep syukur digunakan untuk maksiat mirip mirip nah jadi saya hanya ingin mengatakan kenapa saya persoalkan sebab kalau bikin konsep itu kudu jelas harus jelas gitu nah Allah berfirman apabila suatu bangsa itu menjadi bangsa yang bersyukur dalam arti konsep syukur yang sesungguhnya oh ya sebelum saya lupa syukur itu kan ada dua pak ada syukur kontekstual, ada syukur substansial. Kalau syukur kontekstual itu syukur karena kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang, yang sifatnya temporary. Bapak, ibu punya anak, lulus jadi sarjana. Ya, syukuran. Ya, karena bapak tuh pernah khawatir, bukan sarjana sih, dia D3 diselesaikan 7 tahun. Syukuran. Kenapa syukuran? Karena Bapak tuh hampir putus asa anak itu gak akan lulus. Nah, gitu, Bayangin D3 tujuh tahun. Okay. Memang Bapak lebih parah delapan tahun kan dulu D3. Mm -hmm. Tapi maksud Bapak ya pokoknya syukuran lah gitu. Ternyata dia bisa mengalahkan Bapak gitu ya. Mm -hmm. Bapak D3 kan delapan tahun dia tujuh tahun. Syukuran. Itu nama waktu ditanya. Ada apa Pak? Syukuran anak saya lulus sekolah. Itu namanya syukur kontekstual. Bapak ibu yang mau berangkat haji Kan suka ngundang teman-teman Tetangga, keluarga Dalam rangka tasyakur keberangkatan haji Bahkan di Indonesia itu Syukuran haji suka lebih mahal Biayanya daripada ONH itu sendiri ONH nya 27 juta Syukuran abis 32 juta Ada yang begitu Tapi saya ingin mengatakan itu namanya Syukur kontekstual Syukur kontekstual Terus ada lagi Syukur substansial Nah, syukur substansial itu ada tiga. Syukur substansial itu syukur mensyukuri nikmat umur dan kesehatan, itu syukur substansial. Dikatakan syukur substansial apa? Itu harus disyukuri 24 jam nonstop. Kan kita mensyukuri nikmat dan kesehatan tuh 24 jam nonstop sampai akhir hayat. Dan Nabi mengatakan, "Nikmatani maghunun fiha katsiru minannas." Ada dua macam nikmat yang suka dilupakan orang. Asihat tuh sehat wal farogu dan umur. Benar loh Pak, bu, kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau udah sakit. Kita akan merasakan nikmatnya uh, umur kalau udah sakaratul mau. Sekarang tuh sehat dan umur kayak bukan nikmat. Padahal itu nikmat yang harus disyukuri 24 jam non-stop. Itu syukur substansial. Yang kedua, mensyukuri nikmat kemampuan berpikir. Itu namanya syukur substansial. Karena yang membedakan kita dengan binatang kan kemampuan berpikir. Kalau bicara indera kan kemampuan indera binatang lebih hebat dari kita. Elang itu bisa melihat mangsanya jalan jarak satu setengah kilometer. Padahal mangsanya hanya seekor ular yang kecil. Elang itu tahu, dia langsung melakukan manuver dan menyambar mangsanya. Bapak, Ibu, pernah gak lihat elang pakai kasamata? pernah Tapi kemampuannya. Kitama pakai kacamata juga pak. Siapa itu? Oh mama gitu. Padahal 5 meter. Oh mama. Tapi kalau istri tetangmu. Oh keren gak usah dilihat lagi. <laughs> Saya hanya ingin mengatakan di sini Bahwa itu yang disebut dengan syukur substansial. Jadi mensyukuri ke apa nikmat akal. Karena kalau indera itu. Indera kita kalah pak oleh binatang. Tapi perlu bersyukur pada Allah. Kemampuan indera kita itu. Oh, ya ada kelemahan harus bersyukur tak terbayangkan oleh saya kalau kemampuan mata kita setajam mikroskop. So, kalau kemampuan mata kita setajam mikroskop, bapak ibu nggak akan berani duduk di situ, nggak akan berani makan di sembaran. Kenapa? Oh kelihatan tuh jentik-jentik segala macam. Kalau kemampuan hidung kita daya cium kita dua kilometer tuh nggak akan husuk duduk di sini, nggak akan nikmat makan kak. Begitu mau makan, bau apa ya? Padahal dua kilometer. Jadi justru karena kemampuannya terbatas ya, alhamdulillah. Jadi Allah sudah memberikan akal untuk mengcover kekurangan indera. Nah itu syukur substansial yang pertama syukur e, apa? Mensyukuri nikmat umur dan kesehatan. Yang kedua mensyukuri e, kemampuan berpikir. Nah yang ketiga mensyukuri nikmat hidayah. Dan ini lebih tinggi daripada akal. Karena tidak semua orang yang berakal itu oleh Allah diberi kenikmatan dalam berhidayah. Pak Bu, kan tidak semua orang nikmat sholat berjamaah. Percaya ke saya? Tidak. Ada yang begitu dengar azan, langsung wudhu dan merasa nikmat sholat berjamaah. Tapi ada teman-teman kita, sholat sih sholat, tapi dia enggak merasa nikmat berjamaah. Waktu ditanya, jamaah yuk. Ini ayo, antri wudhunya. Gitu. Ayo alasan. Antri ayo, wudhunya. Antri wudhunya gitu. Salat yuk. Wah, eh, itulah imamnya sok panjang ah. Eh. Gitu. Jadi gitu. tidak semua orang merasakan nikmat loh Pak Bu, ya. Enggak merasa. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan nikmat salat berjamah itu nikmat. Wah, top. Gitu. Dengar ceramah nikmat, top. Saking nikmatnya dengar ceramah, lesha imus. <laughs> itu itu terlalu nikmat kalau itu. Itu itu saking nikmatnya dengar ceramah Memang sih mula-mula serius dulu pegang bullet point gitu. As bangun teh. Seramahnya sebentar sekali ya. Jadi satu jam kalau bobo memang sebentar. Tapi lumayan itu juga saudara-saudara. Kan -saudara. gitu minimal jadi penggembira kemudian itu juga jadi kegembiraan ya. Tadinya 10 dengan yang bobo 20 kan 30. Minimal ada semangat lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan itu nikmat hidayah mahal sekali gitu. Pak Bu, tidak semua orang yang berzikir itu nikmat. Assalamualaikum Asalamualaikum. Astagfirullahal Astagfirullahaladzim, astagfirullahal Ada yang nikmat kan? Istighfar itu ingat segala dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ada juga yang Istighfar, wirid si wirid Tapi tidak ada nikmat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Amin, ala, Jadi lagi wirid itu Ngomong ke sana, ngomong ke sini Dia tidak menikmati Pak Bu, saya hanya ingin mengatakan Bahawa kita bersyukur Kalau diberi nikmat hidayah Yaitu kita merasa nikmat dalam mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nikmat itu, mensyukuri nikmat itu ada dua. Ada syukur kontekstual, dan ada syukur substansial. Syukur substansial, nah ini mensyukuri nikmat Allah, dalam tiga hal Mensyukuri nikmat umur dan kesehatan Mensyukuri nikmat kemampuan berpikir Dan mensyukuri nikmat hidayah Timbul pertanyaan Karena nikmat hidayah itu tertinggi Timbul pertanyaan Bagaimana caranya kita bisa Bagaimana wujud Bahwa kita mensyukuri nikmat hidayah Atau dengan kata lain Bagaimana agar nikmat hidayah itu Selalu Allah berikan kepada kita ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, karena sumber hidayah itu adalah Allah, tentu saja harus berdoa, memohon agar selalu dibimbing dengan hidayah. Dan saya pikir bapak ibu udah hafal doanya, Robbana la tuzi kulubana baqdaith hadaitana wahabla namiladun karohmatan ina ka antal wahab. Terus kalau berdoa tu harus jelas ya pak ya kata katanya, Robbana la tuzi kulubana baqdaith hadaitana dihayati. Gitu. Kalau bapak ibu nggak hafal. Ya boleh lihat ya, catatan kan Enggak ngerti Boleh terjemahannya saja Kan itu di luar sholat Ya Allah bimbinglah aku dengan hidayahmu Beri aku kekuatan agar aku merasa nikmat berada di jalan kebenaranmu Coba yang betul maaf Kan masih ada orang yang berdoa itu bahasanya Suka enggak jelas Hmm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 bilang, omong yang benar tuh apa katanya, Allah kan maha ngerti apa yang kita katakan, iya Allah maha mengerti, tapi kamu ngomongnya nusopan sok saya minta tolong pada Bapak betul Bapak yang ngerti bahasa saya tapi saya gak sopan Bapak tolong ande. saya tadi terlalu takut kena SP1 Bapak mana tolong nanti Bapak ngomongnya gini aku kaburkan permintaanmu Sabar. Ini ini ini. Ini aduh ya Allah, coba mekanisme berdoa itu dibenerin. Jangan gini. Allah kan Maha Tahu. Iya Allah tahu, tapi yang sopan dong. Bahasa yang enak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Berikan kepadaku hidayah. Bimbinglah aku agar aku merasa nikmat berada di jalan kebenaranmu Ya Allah berikan kenikmatan kepadaku Dalam menjalankan aturan-aturanmu Kan lebih enak Kan gitu Nah ibu bapak Jadi untuk mendapatkan Nikmat hidayah itu ya Dengan doa Terus doa itu coba yang Yang yang, yang layaklah kalau berdoa Ya, Yang layak Terus selain layak juga Memang doa itu kan sebaiknya detil ya Bapa ibu coba lihat doa Nabi Ibrahim. Detil kan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi inda baitikal muharram rabbana liyuqimussolata faj'al afwidan minannasi tahwi ilaihim warzuqhum minatsamaratin annahum yasykurun. Detil Ya Allah, aku tempatkan anakku di satu tempat di mana sejauh mata memandang hanyalah lautan padang pasir. Ya Rabb tidak ada kehidupan di situ. Allah tahu, maha tahu kan di situ tidak ada kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim bercerita, Ya Allah aku tempatkan anakku di satu tempat di mana sejauh mata memandang yang terlihat tanya lalauta dan padang pasir. Ya Allah jadikan anak-anakku orang yang selalu sholat. Ya Allah jadikan anak-anakku orang yang bisa mencintai dan bisa dicintai. Ya Allah jadikan anak-anakku orang yang selalu bersyukuri rizkimu. Dan Ya Allah berikan kepada anak-anakku rizki yang luas dan halal. Detail pak? Eh? Tujuan Tuan Nabi dan kita pun berdoa itu begitu. Ketika minta hidayah, detail. Eh? Ya Allah bimbinglah aku berada dalam hidayahMu. Ya Allah beri kenikmatan aku dalam melaksanakan ajaran-ajaranMu. Ya Allah beri aku kekuatan untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Itu kan doa minta hidayah. Jadi jangan doa itu terlalu global. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Engkau Maha tahu apapun yang aku inginkan. Sekian dulu ya Allah. Nanti asar berdoa lagi ya Allah. Itu seperti sambutan kalau itu. Ada kata-kata sekian dulu ya Allah. Nah, jadi doa yang kedua. Hidayah itu bisa kita nikmati, kita bisa jalankan dengan adrib. Tadrib itu artinya latihan yang terus-menerus. Bapak ibu kalau kita tidak biasa Melatih diri rawatib Untuk menikmati rawatib itu susah Kayak bapak-bapak di sini kan Kelihatan rawatibnya itu udah rutin Bahkan kalau tidak rawatib itu gak enak kan Salat so, duhur Ujuk-ujuk salat saya duhur Assalamualaikum, salamualaikum Berdiri, keluar aja gak enak gitu. Kalau kita sudah biasa Rawatib gitu. But, Tapi untuk merasakan nikmat rawatib Kan kudu dilatih Loh, Gini deh Bapak ibu yang enggak pernah olahraga, terus olahraga, apa yang Anda rasakan? Badan tuh sakit-sakit. Tapi begitu sudah rutin olahraga, aduh, hari ini asang enggak enak nih badan kenapa? Udah seminggu enggak olahraga, maka olahraga itu menjadi sesuatu yang nagih. Pak, Bu, dalam diri manusia itu kan ada satu apa ya? Ada satu semacam ini sesuatu yang nagih. Memang oleh Allah diciptakan pada kita seperti itu. Kalau bapak ibu misalnya sebelum ke kantor di sini ngopi dulu di depan. Itu kalau gak ngopi asal ya gak mantep. Ya Allah gak percaya coba. Eh jangan coba. Itu. <laughs> jangan coba. Iya <laughs> serius pak. Misalnya ya. Ini, ini sesuatu yang. Jadi manusia itu oleh Allah telah diciptakan. Pada tubuhnya itu ada semacam eh, morfin. Apa, eh morfin apa sih yang lagi itu? Candu. Candu. Ah, coba bapak. Itu candu loh. Anda yang tidak pernah olahraga, terus olahraganya enak. Begitu Anda rutin olahraga, kecanduan. Kalau enggak olahraga, itu enggak enak. Gitu. Jangankan olahraga. Itu, begitu Anda masuk, biasakan diri duduk-duduk tadi -duduk warung-warung. Di warung-duduk, ngopi, ngobrol. rutinkan. So, lama lama ujuk-ujuk masuk eh, ke kantor, itu enggak enak. Tuh, tadi itu sempat ngopi aja. Eh. Tuh padahal di rumah tuh udah ngopi sebenarnya, tapi karena memang rutinnya itu di warung, asal nggak mantep pak. Itu namanya, itu tuh hal-hal yang uh, apa ya dunia, yang ukrawi juga begitu. Kayak tadi, kalau bapak ibu misalnya udah biasa sholat uh, duhur berjamaah, terus nggak duhur berjamaah, nggak enak pak. Jadi untuk dapat menikmati hidayah itu memang butuh tadrib butuh latihan, butuh pembiasaan itu pembiasaan Bagi anda yang sudah biasa tiap pagi Itu baca koran Tetap satu saat tukang koran gak datang Pasti ada sesuatu yang enak tuh Jam tujuh ya tukang koran belum datang gitu Karena memang kita tetep... Itu pak bu Bapak ibu kalau udah biasa sholat duha Jadi begitu nyampe sini Masuk dulu musolah sholat duha gitu. Rutin gitu Masuk disini jam berapa pak Apa jam delapan. Ada orang yang setengah delapan udah nyampe. Itu rutin, wudu, sholat, wudu, sholat. Terus tiba-tiba dia nggak melakukan itu, pasti nggak enak. Ada perasaan sesuatu yang hilang. Karena memang nagi. Jadi manusia itu oleh Allah diberi. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Itu ada unsur nagi. Ya, ada unsur eh, apa tadi? Candu. Ya, itu. Nah, bapak ibu, begitu juga hidayah. Kalau kita latih, latih, latih, makanya ada ayat yang mengatakan wa intuti yang tahdud. Kalau kamu berlatih beramal soleh, kamu akan diberi hidayah. Berlatih beramal soleh. Bagi bapak ibu yang tidak pernah tahajud, memang jam setengah empat bangun tuh agak berat. Berat. Tapi kalau sudah rutin tahajud, kalau nggak tahajud tuh nggak enak. Gitu. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Untuk menikmati hidayah itu butuh lingkungan yang kondusif. Butuh lingkungan, ya bersyukurlah terus terang ya. Di Telkom itu salah satu kantor yang sangat bagus menurut saya suasana religinya. Karena di kantor Subang ini kan saya udah masukin lah gitu ya. Tak senikmat di sini kan orang-orangnya soleh gitu ya, terus apa ya, khusyuk gitu, terus bener lah Pak saya bukan bercanda serius kan saya tuh di kantor-kantor besar tuh ya di bank segala kan yang mengadakan acara siang ini kan banyak tapi terus terang saya berani mengatakan bahwa untuk Bandung nih Telkom Japati ini kayaknya paling hidup lah berjamahnya paling banyak gitu ya itu relatif, ya, nah ini maksud saya perlu disyukuri, gitu, maksud saya ya, bukannya, yes, telkom jangan, jadi perlu disyukuri, maksud saya, gitu, ya jadi, ya, kalau saya saya anggap ini ini hal yang harus gini dipertahankan, disyukuri gitu, karena ada suatu ya, gimana ya, mungkin ada satu suasana yang memang diciptakan begitu, ya Di, diciptakan oleh para pendahulunya diciptakan, dan seterusnya, diikuti oleh nah ini patut disyukuri di Bandung ini kalau duhur kantor yang jamaahnya relatif banyak kemudian ya soleh lah seperti saudara-saudara itu di sini ya aslinya walau alam tapi di mata saya gitu kan ya walau alam sih aslinya kan hanya Allah yang tahu kan hanya dari segi cara anda menatap cara anda duduk ya cara anda tersenyum kelihatan soleh walhu alam aslinya jadi luar biasa maksud saya itu lingkungan, ya. Dan Nabi Ibrahim itu pernah berdoa begini: Robi habli hukmanu al-hikni disolehin. Ya Allah beri aku kearifan dan dekatkan saya dalam lingkungan yang soleh. Itu Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah masukkan aku dalam lingkungan yang soleh. Level Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena lingkungan sholat itu walau bagaimanapun mendukung nikmatnya suatu hidayah. Saya pikir maaf ya kaya kalau jemaah yang berjemaah ini nggak sebanyak ini belum tentu orang bersemangat ikut berjamaah. Gitu. Jadi kadang-kadang butuh teman sih. Misalnya satu ruangan, kamerai eh? musola musola tujuh orang tuh musola semuanya. Apa yang terjadi? Ya ikut ke musola ke masjid sini. Misalnya satu ruangan tujuh orang. Kata kamerai. Masjid adalah masjid-masjid. Semuanya bilang masjid. Kan kita ke masjid. Walaupun saya berniat ke masjid. Bagaimana? Makan-makan-makan. makan. makan, makan. makan. <guluh> ya kan. Walaupun niat saya itu ah, ingin sholat dulu. Tapi karena teman-teman. Mana? Sate-sate-sate. Oh sate. Yang satu yang parah. Siti. <guluh> <guluh> mana? Sate-sate mana? Siti. Wah. Oh. Kita ikut yang sate. Deh. Nah. Saudara-saudara, jadi supaya kita menikmati hidayah dengan kekuatan doa, dengan latihan, dengan lingkungan yang kondusif. Nah, yang keempat, supaya kita bisa mensyukuri nikmat hidayah, itu harus dipupuk dengan ilmu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, Iza arodaullohu bi amin khairon, fakohahu fiddin. Kalau Allah akan memberikan nikmat hidayah kepada seseorang, Allah tumbuhkan. Semangat dia untuk memahami Islam. Jadi kalau kita punya semangat. Makanya lah. Serepot apapun -apa sisihkan. 10 menit, 20 menit. Sisihkan, sisihkan. Terus kalau dengar ceramah itu. Jangan nanya Ustadznya. Kita kan kebiasaan. Ustadznya siapa? Itu kalau di RW, di RT suka gitu. Ustadznya siapa? Itu Ustadz Agus. Di mana? Di NU. Oh, di NU. Maafnya saya gak datang. Kenapa? Suka ini Kaligata ya. Suka bulan depannya DKM itu nyebarin undang siapa Ustaz? Ustaz Hadi di mana? Persis di Persis sorry eh mau datang kenapa? suka darah tinggi saya kalau Ustaz dari di Persis bulan berikutnya lagi Ustaznya siapa? itu Ustaz Wawan dari mana? dari Muhammadiyah sorry eh nggak datang suka ngantuk bulan berikutnya siapa? Ustaz Alam di mana? di Percikan iman insya Allah saya datang dengar yang gitu saya nggak boleh saya mau ngajarin gitu Yang gitu, tapi gak boleh Ustadz Iwan dengerin Ustadz Hadi dengerin Ustadz Awan dengerin Ustadz Aam dengerin Mereka itu manusia-manusia yang punya plus minus Dengerin Yang cocok ambil, yang pakai dalil ambil Yang kira-kira ah belum cocok Yang namanya juga manusia, boleh kita berbeda Faham gak apa-apa Kita baru beda dikit juga Ada yang tahiyatnya gini-gini Langsung berbisik Kenapa? Ut Utak-utakkan. Uh, Kalau ustaznya apa? NU berapa? Diammu kita. Pak, uh, usah gitulah dari akhirat itu kita tidak akan ditanya NU versus Muhammadiyah, Pak. Enggak akan. Misalnya gini di akhirat itu ya, kata malaikat itu, "Ya, Aa masuk surga." Amin gitu, Pak. Doain. Aduh, enggak ada yang mendoakan, eh. Ya. Begitu saya bilang, "Aa masuk surga ada yang gini." Pedoh. Aduh, Pak, doain please, ya kan? Amin. Gitu apa sih susahnya? Saya lagi mencontoh, kan kan? Aa masuk surga. Nah, kan enak kesayannya juga. Pulayema. Ya, Pedoh. Begitu saya mau masuk surga, kata malaikat, "Tahan dulu, tahan tahan. Mana kartu anggota NU-nya? Lihat. Mana kartu anggota Persis-nya? Dengar di akhirat kita tidak akan ditanya. NU Persis Muhammadiyah. Di akhirat kita akan ditanya. Apa amal soleh kita? Tapi kalau teman-teman aktif di NU. Silahkan. Aktif di Persis silahkan. Di Muhammadiyah silahkan. Ingat tujuannya. Li'i'la'i kalimatillah. Ingin mengamalkan ajaran Allah dengan semangat. gitu Kalau saya aktif di NU, di Persis, di Muhammadiyah. Kan banyak teman jadi saya semangat. berarti kan itu hanya alat saja untuk jadi lahan. Berjuang jangan jadi tujuan. Nah jadi kalau hidayah kita itu ingin apa? Dikita syukuri ya pupuk terus dengan ajaran agama. Terus nggak usah nanya nu versus muhammadiyah dengerin aja. Kalau cocok terima. Kalau belum ya diolah aja dulu. Bahwa kemudian ada perbedaan-perbedaan itu -perbedaan wajar. Ya. Misalnya ada teman-teman dari persis kan atyahiatnya begini. Itu sebenarnya bukan persis. Itu hadis nabi di dalam hadis wa'il bin hujair nabi eh, wa'il mengatakan aku pernah salat di sebelah rasul wa asyra bi dan nabi mengisyaratkan tuntunjuknya yuharrikuha menggerak-gerakannya wa yadu sambil berdoa jadi kalau ada orang yang tahiyat gerak-gerak begini itu bukan persis itu contoh nabi kalau ada teman-teman yang diam dari awal at tahiyatul mubarok itu bukan NU bukan Muhammadiyah itu contoh nabi dari hadis riwayat imam muslim saya pernah sholat di Masjid Ayah Sofya di Turki Ada yang gerak-gerak Padahal setahu saya Persis tidak punya cabang di sana Kalau memang itu Persis Harusnya Persis punya cabang Saya pernah sholat di Masjid King Abdullah di Yordania, Ada yang gerak-gerak juga Ada yang diam juga Padahal setahu saya NU Persis Muhammadiyah tidak punya cabang di Yordania. Jadi keliru kalau kita menunjuk orang Dengan gerak-gerak Persis dengan diam itu Muhammadiyah atau NU Jangan ya. Ada dalilnya, kalau ada dalilnya sudah. Anda orang NU gerak gerak ngapa apa? -apa. Hmm. Oh, kamu mau NU Kacing salang gerak gerak? <laughs> ada teman saya, ya, dia itu aktivis NU. Lalu dia baca hadis, akhirnya dia sholatnya atahiyat At eh tama langsung sama teman dasar NU Kacing salang. Kenapa NU Kacing salang? Karena dia itu NU tapi gerak gerak nya nah, apa-apa tuh sayang gerak-gerak juga. Yang salah kalau gerak-geraknya pantat attahiyat. Nah, itu mah betul kencing salang. <guluh> kalau tahiyat tapi gerak-geraknya teh pantat. Nah, itu namanya bukan tahiyat rasul tapi tahiyat inuliyah daras titiah. <guluh> nah, itu teman-teman. Jadi, kalau kita ingin menikmati hidayah, satu, doa. Dua, cari lingkungan yang kondusif. Tiga, latih diri kita dengan amal soleh. Empat, pupuk diri kita dengan ilmu. Demikian, saya pikir ya, 49 menit cukup ya, untuk menyampaikan materi. Jangan terlalu lama, disibuk bawahnya terlalu lama. <laughs> Demikian, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika shahadu an la ilaha illa anta asfadbiru kawatu bu ilaik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Anzizi, ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da wa hab min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban Subhana Rabbi Karubil inzati amma yasifun Wassalamun alal al mursalin Amin ya arhammarrahimin Amin ya rabbalah Amin Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh